Assalamualaikum sederlun, berita malam medisi hari ini, Senin 5 Maret 2018, dibacakan Ardiansyah. DPRK minta Pemkap Nagan segera bayar TC ribuan ASN, APBK 2018 sudah disahkan. Kapal permuatan, ayam jago, dan pakaian dari Thailand ditangkap. Bupati Abdiya ancam stop bansos rastra bila tidak sanggup perbaiki data BDT. Dengarkan juga berita menarik lainnya yang paling rangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita malam ini juga bisa didengarkan di Radio City 94,4 FM Loks Mame, Radio Lauser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Seram BFM. Sebelum anggota DPR Kanagan Raya, Cudman mendesak Pemkap setempat segera menyalurkan dana tunjangan khusus ribuan aparatur sipil negara dan TC tersebut belum dibayarkan sejak Oktober hingga Desember 2017 lalu. Menurutnya tidak ada alasan Pemkap belum melakukan pembayaran karena APBK 2018 telah lama disahkan. Ia mengatakan semua lokasi anggaran yang dikucurkan di tahun 2018 semuanya telah sesuai usulan dari kalangan eksekutif termasuk dalam hal penggunaan anggaran bagi aparatur sipil negara. Persoalan lain yang kini dihadapi ASN di Nagan Raya yaitu jatah uang TSE 3 bulan dalam tahun 2018 terhitung sejak Januari hingga Maret 2018 belum diketahui kapan disalurkan. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya oleh ASN. Sudahlun petugas Pangkalan Angkatan Laut atau Lana Loksmame yang bertugas di Kapal Angkatan Laut Biren berhasil mengamankan kapal motor, permuatan ayam jago, pakan ayam, serta pakaian 8 ton diamankan ke Pelabuhan Kerunggukuh, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara. Kapal tersebut ditangkap petugas Angkatan Laut di kawasan 25 mil barat Daya Langsa atau perairan Aceh Tamiang Sabtu kemarin. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Loksmame, Letkol Laut b Muhammad Samsul Rizal mengatakan, kapal motor bernama Jaya Abadi 1 ditangkap setelah sampai di perairan Tamiang dari Thailand bersama lima anak buah kapalnya. Kapal itu berhasil ditangkap atas laporan warga, kemudian petugas dari Kalbiren langsung menuju dan menangkapnya serta mengamankan ke pelabuhan Krenggeke. Dari hasil pemeriksaan Kata dan Lanol tidak ditemukan surat persetujuan berlayar juga tidak dilengkapi data manifest barang. Selain itu, barang yang dibawa tersebut tidak memiliki izin dari karantina hewan, tidak memiliki izin kapal bayan, mereka juga tidak memiliki surat izin ekspor-impor barang muatan, serta tidak memiliki sertifikat kelayakan kapal. Sudarlun Bupati Aceh Barat Dayak, Mal Ibrahim SH mengancam akan menghentikan total program bantuan beras sejahtera dan bantuan pangan non-tunai 2018 bila hingga Juni mendatang, tidak mampu memperbaiki atau meluruskan dana basis data terpadu yang menjadi pedoman penyusunan daftar KPM atau keluarga penerima manfaat. Bupati Akmal Ibrahim meminta para gesi arus segera menggelar rapat musyawarah desa dengan aparatur gampung jika perlu melibatkan petugas pembagi zakat untuk menentukan nama-nama yang paling tepat menerima. Data BDT sebagai pedoman menyusun daftar KPM Bansos Rastra dan BPNT dikeluarkan Kementerian Sosial RI dengan rujukan data dari Badan Pusat Statistik. Untuk mengubah daftar KPM dengan nama yang tepat menerima Bansos, maka perlu diverifikasi terlebih dahulu data BDT melalui MUSDES. Jumlah nama baru yang bisa dimasukkan sebagai penerima Bansos Jumlahnya harus sama dengan jumlah nama yang dicoret atau dihapus dalam data BDT. Sudah dulu enam orang pemain judi kartu domino di Kabupaten Aceh Singkil mendapat hukuman cambuk 8 kali di halaman Masjid Agung Nurul Makmur Singkil. Eksekusi ini terkesan mendadak sebab tidak ada pemberitahuan seperti kasus serupa sebelumnya. Kesan dadakan juga terlihat dari warga yang menyaksikan dan biasanya setiap eksekusi cambuk dijijali penonton, tapi kali ini yang melihat tidak sampai seratusan orang. Kemudian surat pemberitahuan atau undangan dikeluarkan bersamaan dengan pelaksanaan hukuman. Enam terhukum semuanya penduduk Gunung Meriah, masing-masing Saprul, Nasrul, Zaini, Syahdan, Sabarudin, dan Rida. Barang bukti dalam perkara tersebut, 9 set kartu domino yang belum terpakai, serta 2 set kartu yang telah dipakai. Kemudian uang 1,1 juta rupiah Dan selanjutnya uang tersebut dirampas Untuk diserahkan ke Baitul Mal Anda sedang mendengarkan berita utama Serang BFM Sudah dulu panitia Tablik Akbar yang akan dihadiri Ustadz Abdul Somad UAS LCMA di lapangan Galatikos Jodgapu melakukan pertemuan Dengan Sekda Biren Insinyur Zulkifli SP di ruang kerjanya dua hari lalu. Sekretaris Panitia Dani Gelanggang mengatakan pertemuan tersebut dilakukan mengatur jadwal tablik akbar serta meminta koordinasi Forkopimda setempat. Ia mengatakan jadwal Ustadz Somad dan tablik akbar di Biren pada Senin 12 Maret 2018 pada pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Penjemputan uas dari Masjid Istiqamah PT Arun Lok Kemudian sholat maghrib berjamaah di kediaman Bupati Biren, Hsaifanur Esos, di desa Payamening, pesangan dan diikuti dengan pesijuk oleh ulama karismatik Abu Tumin Blangbladeh, dilanjutkan makam malam uas bersama ulama-ulama setempat pada pukul 19.30 hingga pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya menuju lapangan Galatikos untuk Tabrik Akbar dan acara berakhir pada pukul 23.00 hingga 23.15 waktu Indonesia Barat. Darlun Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Aceh Selatan Cut Sazalisma SSTP mengingatkan para pengguna jalan yang melintas di kawasan Penggudungan Aceh Selatan untuk tetap waspada dan meningkatkan kehati-hatian. Hal itu dikatakan Cut Sazalisma mengingat cuaca yang masih berpotensi hujan sehingga dikhawatirkan terjadi banjir, longsor serta jatuhnya material batu. Karena jika melintas di kawasan pegunungan, Jalan Nasional Gunung Batu Hitam sampai Pasir Raja dalam keadaan cuaca hujan lebat dan diharapkan kepada pengguna jalan untuk ekstra hati-hati dan lebih menunggu sampai hujan reda. Cud Sazalisma mengaku dengan kondisi cuaca saat ini pihaknya tetap siap-siaga menghadapi bencana tersebut. BPBD Aceh Selatan beserta PPK 12 Jalan dan Jembatan, SAR, Rapi, Kodim dan Polres Aceh Selatan selalu dalam keadaan siaga melakukan pemantauan dan koordinasi setiap waktu diperlukan. Sudarlun, pembunuhan sadis kembali menggemparkan warga Bener Meriah. Pasalnya seorang ibu muda diduga dibunuh oleh suaminya dengan cara digantung. Peristiwa tersebut terjadi di kampung Bukit Muli, Kecamatan Gajah Kabupaten Bener Meriah, kemarin sore. Kapolres Bener Meriah, KBP Fahmi Irwan Ramblim Melalui Kapolsekti Gajah Ibda Jufrizal SH mengatakan pihaknya langsung ke tempat kejadian perkara sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat setelah mendapat laporan masyarakat. Setelah dilakukan penyelidikan dan membawa visum ke puskesmas lampahan, ada indikasi bahwa korban yang bernama Laila Mahfirah 22 tahun ini dibunuh karena dari hasil visum dan olah TKP tidak ditemukan tanda-tanda bahwa korban melakukan bunuh diri, malah sebaliknya diduga dibunuh. Dari penyelidikan awal disebut jufrizal karena tidak ditemukan tanda-tanda korban bunuh diri kendati seolah-olah bunuh diri pihak kepolisian langsung mendeteksi kejanggalan kasus bunuh diri tersebut karena ada surat wasiat yang didapat dari olah TKP setelah dilakukan penyelidikan tulisannya lebih identik dengan tulisan suami korban kuat kemungkinan korban dibunuh terlebih dahulu sebelum ada laporan gantung diri bahkan dari surat wasiat setelah diidentifikasi lebih cocok dan sama dengan tulisan milik suami korban. Dari Newsroom, Serambi Tanjung Permaiskian, berita malam ini Senin 5 Maret 2018. Berita pagi Serambi FM bisa anda dengarkan kembali pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Berita malam ini juga bisa anda akses di situs internet www.serambiacan.com Follow juga Twitter at Serambi FM. Darun,